Mitra bisnis sebelum ini Quick Yanggi telah menyebutkan, dalam ilmu organisasi, pemerintahan satu negara seharusnya melakukan penyesuaian jumlah pegawainya terlebih dahulu hingga seiring dengan target yang hendak dicapai sebelum menambah atau mengurangi jumlahnya, serta sebelum memberikan remunerasi kepada pegawai-pegawai pemerintah di lini yang paling vital dan rawan korupsi. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ideal ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick Apakah Bapak melihat pembentukan organisasi pemerintahan yang ramping serta efisien harus dilakukan sebelum menentukan besaran gaji pegawainya? Iya, itu juga uh, disiplin ilmu tersendiri, itu itu itu keahlian khusus yang namanya penggajian sesuai dengan merit system. Jadi jadi yang menjadi patokan adalah tingkat kesulitan, besar kecilnya tanggung jawab dan keahliannya. Seperti apa aplikasi dari ilmu merit system itu Pak Quick? Iya, merit system namanya. Lagi-lagi kuantifikasinya bagaimana, ahli itu keahlian yang sangat khusus. Saya kira seluruh Indonesia yang namanya Menpan, Kementerian Pan itu nggak ngerti apa-apa itu. Lebih baik, itu bubarkan. Anggarannya pakai untuk menyewa konsultan asing lah yang sudah berpengalaman ratusan tahun. Nah, mereka itu sebagai konsultan diminta untuk meneliti. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Sejak RI berdiri, sampai sekarang itu tidak pernah memecat orang tidak pernah mengadakan reformasi, tidak pernah mengadakan pensiutan jumlah pegawai. Nah, bagaimana? Gak aneh, karena itu betul-betul sangat bertentangan dengan ilmu organisasi, ilmu yang begitu elementer, yang begitu sadaranya itu tidak dipahami sampai saat ini. Baik Pak Wik, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara menyebutkan pengurangan jumlah pegawai pemerintah tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat. Apa pendapat bapak? Ya ya tidak bisa lah, itu mau berapa puluh tahun lagi, seratus tahun lagi oleh karena yang baru kan diterima terus, nah caranya bertahan bagaimana, ditunggu sampai pensiun gitu kan, tapi gimana itu kan tidak karu-karuan, ada gunanya lebih baik drastis memang, itu itu pun sudah saya pikirkan, lalu bagaimana ya diberi pesangon, sampai manusiawi, pesangonnya yang setinggi-tingginya tapi, dananya dari mana Pak Quick? loh, itu oh. kalau dengan satu paket Ya, merampingkan, menaikkan gaji, mengukumati koruptor. Itu kalau gara-gara itu korupsinya bisa berkurang dengan 20 persen aja dari APBN. Dari anggaran pembangunan itu. Itu udah, udah ketutup itu. Jauh. So. Demikian Kwi Kiyangi. Benny Rahmadi, PAS fm